yang enggak mengakai adalah salah mutlak. Ya enggak benar. Bukan urusan kayak tadi. Kalau tadi memang mutlak harus salah yang kami sampaikan. Kalau ini khilaf. Kalau tentang sifat nabi nabi maksum semuanya tidak ada khilaf itu. Siapa nabi dari di surga ini adalah enggak ada khilaf di sini. Kalau masalah ini boleh khilaf. Wah ya sudahlah. Yang enggak mutahiyatal masjid ya. Ya mungkin malas kok enggak tahiyatan juga enggak dosa kok. Enggak usah ribut, enggak usah saling caci maki, kunut dan sebagainya. Enggak usah caci maki dalam hal itu.